Mitra Bisnis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengungkapkan visi jangka panjangnya untuk membangun Indonesia dalam pidato kenegaraan menjelang perayaan kemerdekaan di bulan Agustus lalu. Beberapa kalangan berpendapat visi itu idealnya bisa segera diimplementasikan agar cita-cita kemakmuran bangsa bisa segera tercapai dengan arah yang jelas serta pasti. Untuk membahas seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistio atas visi jangka panjang Presiden SBY, segera kita temui Hermawan Sulistio. Pak Hermawan, menurut Bapak apakah visi Presiden SBY lebih jelas dan terarah jika dibandingkan dengan visi Malaysia 2020? Enggak ada itu, harusnya 25 tahun lagi kita bilang kita negara terbesar, di eh, terkuat, paling sejahtera di Asia Tenggara. Nah itu kan benchmark gitu, mengalahkan Singapura dan Malaysia gitu. Ken camp berapa, gitu kan? Baru itu mencapainya seperti apa, kan? begitu Kalau enggak, eh, enggak bisa diterjemahkan dalam bentuk program kegiatan. Ujung-ujungnya apa? Olahraga aja. Negara paling banyak, paling kalah kita nomor 5 naik, eh, nomor 4 Jadi nomor baru Asia Tenggara ini. Jadi e Malaysia 2020, jangkauannya jangka, jangka panjang. Apa yang mereka bangun? Di atas segala-galanya itu pendidikan. Guru-guru itu dikirim ke sini, dosen-dosen dikirim ke UGM, ke UI, ke mana-mana di seluruh Indonesia itu. Yang kedua, sejak tahun 70-an itu secara konsisten mereka menambah dari 3.000, 5.000 sampai 15.000 lulusan SMA itu per tahun dikirim ke eh, dengan kerjasama ke negara-negara maju untuk kuliah di universitas terkemuka di. Amerika, di Inggris, di Jerman, di mana-mana, di Eropa. Yang kemudian belakangan lebih berkeser ke Jepang. Dalam program politiknya Mahathir waktu itu menjadi look to the east. gitu. Lantas apakah visi presiden memang bisa memperbaiki kondisi Indonesia yang Bapak analogikan seperti rumah rombeng yang sedang kita tata kembali Pak Her? Iya, rombeng banyak tikusnya lagi kan. Kalau saya nggak mau saya bangun rumah baru di sebelah gitu. Anda sama yang lain biar di rumah-rumah rombeng rombengan itu, nggak mau saya silahkan kalau mau uh, tidur di rumah-rumah Eh Saya mau pindah ke luar negeri, ngajar di Jepang, ngajar di Skandinavia, ngajar di Amerika, setiap saat saya bisa berangkat. Lalu apakah ini berarti Bapak tidak peduli pada nasib rakyat biasa yang harus hidup di rumah rombeng itu Pak Her? Emang DPR mikirin rakyat. Hmm. nggak ada menindas rakyat itu kan paling enak yang bilang nggak enak itu karena yang mereka belum pernah merasakan kan gitu kalau nggak percaya tanya aja orang yang bisa nindas rakyat enak emang partai mikir rakyat cuman ada bencana waktu kampanye ya semua bawa bendera bawa satu dus eh, mie instan eh, yang dibawa dua puluh bendera sekarang mau keretan jelok mau apa mati pulang lebaran aja ini mau jakarta macet Salah lu sendiri tinggal di kan gitu. mikir diri, diri sendiri lah, mikir sendiri-sendiri aja nggak selesai-selesai, gitu. Demikian Hermawan Silistio, saya Dinda Natasha.